Assalamualaikum saudarln. Berita malam edisi hari ini Jumat 28 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Darwis Jafar terpidana kasus korupsi pembangunan pasar pagi Kuala Simpang diciduk tim kejaksaan di Bandara Kuala Namu. Operator Beko di Luxemgary temukan bom rakitan di lokasi galian C. Tiga terhukum pelanggar syariat Islam di Kabupaten Lues dicambuk 110 kali di halaman Masjid Raya Asalihin, Langkejren. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serum Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi Adami. Darlon T. Darwis Jafar terpidana kasus korupsi pembangunan pasar pagi Kuala Simpang yang bersumber dari APBN 2014 diciduk tim Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Ia ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, Kamis malam. Terpidana berhasil ditangkap setelah Kajari Aceh Tamiang Erwin Syah SH menyamar menjadi pengusaha yang akan membeli rumah milik Darwis di Kota Medan. Penangkapan terhadap terpidana setelah Kejaksaan Negeri Kuala Simpang melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan tiga kali namun tidak diindahkan. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan pada 1 September 2016 sehingga Darwis berstatus buron. Kajari lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Darwis di Jalan Perwira 7 Nomor 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Dari informasi, warga setempat menyebutkan Darwis telah pindah ke Jakarta 2 tahun lalu. Tim Jaksa juga mendapat informasi bahwa Darwis hendak menjual rumahnya dengan harga 1,8 miliar rupiah. Kemudian Kajari langsung melakukan penyamaran sebagai pengusaha bernama Erwin, warga Pekanbaru, Provinsi Riau yang ingin membeli rumah dalam negosiasi disepakati harga rumah 17 miliar. rupiah. Kajari dan petugas bandara langsung menangkap terpidana di pintu kedatangan bandara Kuala Namu. Sudarlun Operator Beko bernama Rahman menemukan sebuah benda yang diduga bom rakitan saat menggali tanah timbun di lokasi Galian C, Desa Meriapaloh, Kecamatan Muara Satu, Luksmawe kemarin sore. Kapolres Loksmawai AKBP Hendri Budiman melalui Kabak Ops Kompol Ahzan mengatakan... Saat itu Rahman menggali tanah di dekat akar pohon kelapa dan melihat ada bongkahan besi yang mencurigakan. Lalu ia mengambil bongkahan tersebut dan meletakkannya di tempat yang aman dan menghubungi polisi. 30 menit kemudian personel Polsek Muara 1 langsung turun ke lokasi dan menarik polis lain. Kemudian tim Jibom tiba dan membawa benda yang diduga bom rakitan peninggalan masa konflik tersebut. Kompol Azhan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat jika menemukan barang asing yang dicurigai sebagai bahan peledak agar tidak mengutak-atiknya. Namun untuk segera melaporkan ke polisi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudarlon terhukum pelanggar syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari dua kasus dicambuk 110 kali oleh algojo di halaman Masjid Raya Assalihin Blangkeceren sore tadi. Ukubat cambuk ini disaksikan ratusan warga. Terhukum kedua yaitu Gusnar Effendi terpidana kamar dari dusun yang sama dicambuk 40 kali. Sementara yang ketiga yakni Mardiata pemuda BB Dabun Gelang terpidana kasus ikhtilat yang dicambuk 27 kali setelah dikurangi masa kurungan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Gayulus Martalius mengatakan total hukuman kepada ketiga terhukum pelaku pelanggar syariat adalah 110 kali cambukan. Terhukum Sahudin terpidana khamar dicambuk 43 kali tanpa dikurangi masa penahanan. Pasalnya selain pemakai, Sahudin juga penjual khamar di rumahnya. Sedangkan dua terhukum mukubat lain, Gusnar Effendi, dicambuk 40 kali setelah dikurangi masa tahanan. Yang terakhir, Mardiata dicambuk 27 kali setelah dikurangi masa tahanan. Sementara itu pasangan Mardiata terpidana iktilat tidak dicambuk karena anak perempuan masih di bawah umur. Dalam situs operator seluler Telkomsel diretas pada Jumat pagi. Walau demikian, Telkomsel mengatakan data pelanggannya aman sebagaimana disampaikan Presiden Direktur Telkomsel Ririk Adriansah. Menurutnya, server yang diretas adalah situs pemberi informasi dan tidak melayani transaksi. Dikatakan server tersebut tidak terhubung dengan database pelanggan. Keduanya adalah server yang terpisah sehingga tidak ada resiko peretas bisa mengakses data. Saat ini Telkomsel diketahui memiliki sekitar 169 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Menurut Riri, Telkomsel tengah berencana untuk memindahkan server tersebut ke tempat dengan keamanan yang lebih baik. Namun sebelum program selesai, servernya terlebih dahulu diserang. Adapun situs Telkomsel yang diretas oleh hacker yang mengubah halaman utama situs dengan tulisan caci maki dan memprotes harga internet yang mahal. Situs berangsur-angsur mulai pulih dan menurut Ririk sudah bisa diakses kembali pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Sudarlon, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap belum mau membuka informasi detail mengenai program rumah DP0 rupiah besutannya bersama Sandiaga Uno hingga saat ini. Anies meminta pihak yang penasaran agar bersabar dan menunggu pelantikan pada bulan Oktober 2017. Menurut Anies, walaupun dirinya menjelaskan saat ini, hal tersebut juga belum bisa terwujud hingga Oktober mendatang. Masyarakat Jakarta diminta bersabar hingga waktu pelantikan tiba dan pihaknya segera merealisasikan hal tersebut. Adapun terkait program Rumah Murah, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pembangunan hunian vertikal murah bagi buruh dan pekerja di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tanggerang Selatan. Jokowi mengatakan hunian itu akan dibuat memadai dengan dua kamar tidur, ruang makan hingga ruang tamu. Sedangkan Anis belum mau menjelaskan untuk hunian dalam program DP 0 rupiah tersebut. Dari pemaparan program di halaman resmi Anis Sandi, www.jakartamajubersama.com tidak ada penjelasan spesifik mengenai fisik hunian dimaksud. Darlun Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil menyita aset berbentuk properti, kendaraan, dan uang tunai senilai juta rupiah. Jumlah itu diperoleh dari tiga kasus berbeda yang diungkap selama beberapa bulan terakhir. Kepala BNN Budi Waseso mengatakan pihaknya berniat menggunakan uang tersebut. Budi Waseso mengakui pihaknya saat ini mengalami kendala anggaran. Melalui uang sitaan tersebut, pihaknya berniat mendanai kegiatan-kegiatan penting BNN termasuk kegiatan penindakan. Ia mencontohkan untuk pencegahan bulan depan pihaknya meminta 1 miliar. Terkait beberapa kekurangan anggaran BNN, polisi berpangkat Komjen itu tidak mau menyebutkan, begitu pula prediksi uang yang dibutuhkan BNN. Hal tersebut disebabkan antara lain kebutuhan uang sangat bergantung dari perkembangan penyidikan. Namun aset-aset sitaan yang saat ini berada dalam penguasaan BNN tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Budi Waseso atau yang dipanggil buas ini mengatakan penggunaan aset bisa dilakukan setelah proses hukum selesai dan ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Darulun, Vietnam memerintahkan hukuman mati bagi delapan pengedar narkotika yang menyeludupkan 300 kg heroin ke Cina. Kartel tersebut dinyatakan bersalah menyeludupkan narkotika dan obat-obatan berbahaya melintasi perbatasan Vietnam-Cina antara tahun 2004 hingga 2015. Pemimpin kartel, Dang Min Chau dituduh mengepalai geng kriminal berbahaya, namun terbebas dari hukuman mati. Ia difonis penjara seumur hidup karena punya anak yang masih kecil. Selain Dang, dua anggota kartel lainnya juga dihukum seumur hidup. Dang Mincau akan dipenjara seumur hidup karena harus membesarkan anaknya yang baru berusia 36 bulan. Sementara dua orang anggota kartel lain mendapat hukuman yang jauh lebih ringan yaitu dipenjara antara 12 hingga 18 bulan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam edisi Jumat 28 April 2017. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.